Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari punyi sambutan salamnya Kelihatannya banyak yang sedang puasa sunan Ibu-ibu sehat semua Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mau Walah Jadi, kalau ujungnya ah-ah Mesti sama semua Gak boleh tiba-tiba ajmain Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajat Al-Mukarram, Ustadz Solmed. Sering kali jamaah di Riau Salah sangka Mereka sangka yang ceramah Ustadz Solmed, Yang datang Ustadz Somad hari ini baru kelihatan benar jelas fotonya sebentar lagi di-update status Insyaallah yang sama-sama kita hormati Mbak April kemudian al-haba'ib al-afadil al-ulama' al-uzama' yang besar tidak dapat saya sebutkan gelarnya yang kecil tidak disebut namanya Insyaallah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 Tapi di ujung tadi, yang terakhir Bang Haji tadi lagunya apa? Sih? Ibumu ya? Ibumu. Ah, maka kita bahas judul kajiannya agar nyambung. Judulnya adalah 10 Keutamaan Perempuan. Saya Kenapa Ustadz bahas perempuan? Karena saya lihat perempuan semua. Ntar kalau Bapak-bapak, saya ubah judulnya 10 Keutamaan Bapak-bapak.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 Dari Obama sampai Ahok selesai Saya hanya bahas 10 ini saja Kalau selesai, insya Allah ceramahnya selesai Tapi dalam satu kasus, saya juga pernah nggak selesai ceramah Sebentar aja, karena saya melihat ada ibu-ibu menguap dua orang Saya langsung berhenti nah, tanya yang menguap, kumur-kumur, ini ada air banyak Yang pertama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 tetap jaga santuni anak ya yatim. Ibu-ibu santuni anak yatim. Ya, anak wa yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, khafaini fil jannah. Seperti ini dekatnya dalam surga. Setiap diusap kepalanya, maka setiap helai rambutnya hasanat. Kalau kita doa rabbana atina fid dunya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 Ada 10 cm? nggak ada Tapi beginilah dekatnya Masa semuanya dekat dengan Nabi seperti ini Pak Ustad? Tergantung sodakohnya Kalau 5 juta dekat Tapi kalau 5000 ribu ya nonton layar tancap lah Seperti nonton sepak bola pakai tiket Kalau tiketnya itu tiket VVIP Very very important person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 Sudah, selanjutnya kita bahas yang keberapa? Yang kedua, kalau saya lupa ingatin Kalau sudah bosan lanjut aja Yang ke ke-10 Ustaz Yang kedua Ketika Nabi ditanya oleh sahabat Man nas bi suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Apakah Ustazku? Apakah Guruku? Apakah Kiaiku? Apakah Ayahku?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 Maka tidak ada kemuliaan kalau engkau tidak memuliakan ibumu. Tanya orang-orang yang berhasil itu. Tanya Ustadz Solmen. Tanya Mbak April. Bagaimana mereka mengabdi kepada ibunya? Datang seorang nanya ke saya, Ustad, ya, emak saya sudah tua, Pak Ustad. Umurnya berapa? 80 tahun. Terus kami beri makanan enak. Eh, malah dia ngomong ke tetangga, anakku nggak ngasih makan. Kami belikan baju cantik, bagus Eh, dia pakai baju sobek Ngomong, lihat nih, anakku Baju yang dia beri, seperti baju Valentino Rossi Sobek habis ngebut 120 km Per detik Gimana nih, Pak Ustad? Saya lama-lama, emosi Juga nih, Pak Ustad Saya balas dengan 10 kata SMS, orang tua Seperti Quran lapuk Dibaca, enggak terbaca Dibuang berdosa Orang tua seperti Quran lapuk, dibaca nggak terbaca, dibuang berdosa. Lalu gimana caranya? Diam aja, nikmati, sampai hilang sendiri. <tuk> nanti sampai masanya kita juga akan tuh, tua, kita akan punya anak. Ada satu dosa yang dapat di dunia, di akhirat dapat lagi. Kalau ada pecandu narkoba di dunia, hidupnya nyaman, ayam, adam, tenteram, di akhirat nanti.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 alaihissalam punya bapak seorang yang sangat jahat bukan nyembah berhala malah tukang buat berhala namanya siapa? Azar, namanya Fir'aun dia bilang, namanya Azar, nama bapak Nabi Ibrahim Azar tapi ibunya seorang yang soliha, namanya Umayla bagi yang hamil, kasih nama anaknya, nama anaknya siapa jeng? Umayla Panggilan Om, luco Om, Omaila Mela. Siapa itu Umaylah Ibunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa maknanya? Bapaknya boleh berensek, bapaknya boleh jahat, bapaknya boleh nakal, tapi kalau ibunya solihah, masya Allah, akan lahir seorang anak namanya siapa? Ibrahim.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 Namanya baik-baik, insya Allah nasibnya juga baik. baik. Makanya nama yang paling baik itu nama yang dinisbatkan kepada Asma'ul Husna. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad. <tik> Ada lagi nama yang bagus, namanya Salih. Makanya kita selalu berdoa, Rabbi Habliminas, Salih. Maka anak itu pun dipanggil Salih. Tapi orang yang soleh itu terpuji di sisi Allah, maka disebut soleh mahmud. Orang selalunya yang bila Robi hablumin asolehin, waktu salam salam pertama untuk Nabi, assalamu alaikum ayuhan, Nabi you warahmatullah wabarakatuh, wassalamu alaikna wa ala ibadillahis solehin, yang diminta itu soleh, makanya berilah nama anak soleh. Ini namanya saleh tapi kelakuannya toleh. Toleh lawan dari kata soleh ah, ini jadi ibu-ibu yang baik-baik. Wal baladu -baik. thayyibu bi Tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman yang subur. Mana contoh tanah yang subur? Nih. Inti saya tunjuk ke tanah, ibu tersinggung. Mana tanah yang subur? Nih, tanah yang subur keluar durian keluar palem keluar ibu-ibu yang warna-warni tanah yang subur mengeluarkan tanaman yang subur masya allah tapi tanah yang tandus yang dikeluarkannya adalah pohon kak tus bunganya nggak harum kalau dicium hidung bengkak karena kena durinya tapi kalau harum bunga mawar semerbak oh indahnya dikau bagaikan mawar yang harum semerbak so sweet maka ibu-ibu yang soleh dan solehah, eh ibu-ibu kok soleh ibu-ibu yang solehah inilah yang akan melahirkan anak-anak yang so, yang soleh makanya saya senang sekali berada di tengah pelangi merah, kuning, kelabu, hijau dan biru hitam, iya sama Pokoknya so, semua warna lah maka inilah yang akan melahirkan Tapi kalau bapaknya nabi, istrinya enggak saleh, lahirlah anak namanya kan An. Bapaknya nabi, tapi istri tidak saleh, lahir anak Kan'an. Apa kata nabi? Siapa nama nabi ya? Nabi Nuh, Nuh memanggil, "Ya Bunayya, O oh, Maisan. Ya Bunayya, irkam Marilah naik ke perahu bapa, lalu apa kata kan An? Saawi ila jabalin yang simuni min Aku enggak perlu naik perahu bapa, aku cukup naik metro mini. Aku cukup naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan dari air yang banjir bandang, tapi akhirnya dia tenggelam juga. Maka ini gara-gara apa? Istri tempat menyemai benih tanaman yang baik akan tumbuh yang baik maka ibu kalau punya anak laki-laki mau menikahkan anak jangan salah kamu sudah saya sekolahkan S1 S2 S3 S cendol S teller masalah istri bukan urusan saya cari sendiri enggak bisa Bu memangnya nanti kalau dia punya anak enggak baik pendidikannya emangnya ibu enggak tahu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 mau nikah sama laki-laki, tes juga yang pertama ditanya adalah din agama karena kita ketika berdoa Allahumma inna nas'aluka salamatan fin din agamanya duluan makanya orang dulu kalau datang calon mantunya dia nanya agamanya apa sekarang pertanyaannya berubah wanipir ini yang jadi masalah maka pandanglah pada agamanya Kalau agamanya kau cari, dunia akan bersimpuh di kakimu. Tapi kalau dunianya kau cari, agama belum tentu kau dapat. Mana contohnya? Inilah sohibul baik yang sedang kita berada di halaman ini. Dunia kau cari, belum tentu kau dapat akhirat. Agama kau cari, dapat dua-duanya. Keberuntungan, Rabbana hablana minas sali'in. Selanjutnya yang ke... <tuh> keempat. Tapi nanti jangan ketika pulang ada yang nanya, tadi yang ceramah siapa di rumah Ustaz Solmen? Siapa tuh Ustadz Pikun nanya-nanya mulu? <SILENCIO> Nama saya mudah ngingatnya Karena selalu dalam Quran Kul wallahu a'ad Allahu Ini orangnya <SILENCIO> Yang keempat Nabi Ibrahim Nabi Musa <SILENCIO> Nanya sama Allah Ya Allah ya Antar kalau gua masuk surga sama siapa ya?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 Berarti masih sadar. Kalau bisa meluruskan omongan saya, berarti sadar. Tapi kalau sudah saya bilang, cep, terserahlah Ustad mau cep, mau cep, memang gua pikirin, yang penting cepat selesai. Tapi ketika dia masih bisa ngkritik, itu berarti antena masih lurus. Nah, selesai dia masak, so, lalu dia suap ke mulut ibunya. Mama, makan, ma.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 Ya pergilah nak Engkau sudah kudoakan masuk surga Bukan gitu maknanya Tetap ada Kemana Pulang jam berapa Dengan siapa Jangan hanya doa Tapi tetap ada Pendidikan Protek, nggak berhenti Unlimited edition Walaupun di HP-nya Dia nggak buat nama mama Ketika ibu miss call Kebetulan HPnya tinggal Ibu lihat Loh security Nggak apa-apa Yang penting dia selamat Dunia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 Di barat berubah menjadi George jurais kerjanya ibadah aja ibadah nonstop nggak berhenti suatu ketika emaknya lewat jurais diam dia karena dia mikir ibu atau Allah Allah lebih utama ibu pokoknya nggak penting ya jurais dia diam juga dia panggil ketiga ya jurais dia-diam juga, akhirnya emaknya gondol terus apa kata ibunya Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumis'at jangan kau matikan juret sampai matanya melihat wanita tunasusila WTS PSK Anyron. ini kan nggak mungkin terjadi mana mungkin ustaz ngelihat PSK, kecuali nonton metrotipu <scream> dari mana dia bisa ngelihat?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 Dan ketika anak itu lahir, Juraish menusuk pusar anak itu. Ya gulam! Hai, anak kecil! Man abuka? Who is your father? Bapak Sambian, såpå. So Bapakmu siapa Lalu, anak itu ngejawab, Apa kata anak itu? Ra'il ranam, Pengembala kambing. Maka ada anak dua yang bisa bicara ketika masih kecil. Pertama, Isa alaihissalam, Yang kedua, anak kecil yang ditusuk oleh jurais Maka begitu, dia dapat membuat anak kecil bicara, karena punya karomah luar biasa, mereka bersimpu sujud, memuliakan jurais dari kalangan Bani Israel. Jurais kami akan bangun rumahmu dari emas. Jangan. Cukup tanah liat. Seperti semula, aku hanya ingin menunjukkan. Begitulah kabulnya doa I.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 salaman dengan Pak Anis lalu Bang Roma nanya, "Apakah engkau Ani?" Bukan, "Aku Anis." Nah, ada fotonya sih, Pak. Saya tadi menduga sudah terlambat. Uh, ini mereka udah foto-fotoan ternyata. Ternyata tidak. Itu artinya jangan percaya kepada foto. Nanti juga kalau ada yang nanya sama saya, "Apakah engkau Solmen?" "Aku Soman." yang keberapa nih? Keenam. Yang keenam, hah? Ikhtilaf nih NU sama Muhammadiyah, hah? Itulah makanya Ustadz nggak boleh pikun. Kalau Ustadznya pikun, jamaahnya error. Oke, kita yang ke -enam. Yang keenam adalah. Ketika seorang kata Nabi nanti kalau dia datang ke sini minta doa sama dia karena doanya makbul. Sahabat heran, wong oh kami yang perang sama Nabi kok, masa doanya yang makbul? Pokoknya kalau dia datang ke sini minta doa sama dia, doanya makbul. Akhirnya sahabat penasaran, siapa sih orangnya? Setelah dia datang baru mereka terkejut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 Maka jaga dia di rumah sampai mati. Ma, walaupun engkau nggak pernah berhenti, aku tetap merawatmu sampai mati, ma. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni doanya makbul. Makanya setiap habis acara majelis kepada Tuan Habib Fulan bin Fulan, harap berdoa kepada Allah. Doa itu dikabulkan Allah karena lidah Habib.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 Maka, rawatlah ibumu. Rawatlah ibumu. Nah, selanjutnya yang ke? Yang ketujuh. Yang ketujuh ini adalah luar biasa. Apa dia? Asma'ul Usna. Ibu hafal Asma'ul Usna? Tidak ada Asma'ul Usna yang diambil untuk anggota tubuh laki-laki. Biar Jenderal Bintang Tujuh Bintang tujuh kan obat sakit kepala Pak Ustaz. Biar kiai kagak ada tuh. Bahasa Betawi juga. Say. Bahwa anggota tubuhnya diambil dari Asma'ul Husna. Tapi yang ketujuh ini ada. Siapa dia? Perempuan. Anar Rohman, Aku Rahman. Syataktur Rahim min ismi. Rahim diambil dari nama.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 In the name of Allah, most gracious, most merciful. Dengan nama Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Apa maknanya? Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim di dalam. 9 bulan, 10 hari bisa dia jaga. Padahal ini adalah tempatnya bakteri, kuman, penyakit terbesar di dunia.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 Di Thailand, Miss Universe Lebih cantik daripada perempuan Tapi untuk buat rahim no, Kau tak bisa, saudaraku Makanya kalau ada perempuan Diponis sama dokter Ibu, rahimnya mesti dibuang Karena ada operasi kista Nanti rahimnya akan hilang Jadi sayang rahimnya hilang iya. Si Ibu nangis Bapak senyum Agar buktinya banyak yang senyum Maka oleh sebab itu ibu yang punya rahim, jagalah rahimmu. Oh ibu-ibu, jaga rahimmu Bu. Jangan sampai dia dikotori oleh kanker serviks. Yeah. Ustaz kayak tahu aja, pura-pura tahu aja. Nah, jaga dia karena dia akan diminta pertanggungjawaban dan manusia Hanya ada satu asma'ul husna Diambil dari akar katanya Anarrahman aku rahim Syakuktur rahim Anarrahman aku rahim Syakuktur rahim Waja'altulahu isman min ismi Rahim diambil dari namaku Man wasalahu wasaltuhu Siapa yang menyambung tali silaturahim Maka aku sambung hubungan dengan dia Makanya disebut dengan silatu rahim. Kajian di terdiaman kita Ustaz Solmed setiap hari hari Sabtu awal bulan maka setiap Sabtu awal bulan niat datang untuk silaturahmi ketika ibu ketemu assalamualaikum ibu assalamualaikum itu nggak benar secara Tajwid tanya Ustadz Darwin assalamualaikum karena nggak ada huruf wau di situ kecuali assalamualaikum atau watu oh, assalamualaikum jangan semua dipanjangin Makanya belajar tajwid. Alhamdulillah. Ntar Ustaz Salman menghadirkan Ustaz dari Riau. Ustaz dari Papua. Ih, Papua ada Ustaz? Ada. Kirain Papua kok doang. Ada. Terceramah ada yang kori mengingatkan kita. Nah, ini semua amat sangat penting. Nah, disitulah kemuliaan silaturahim. Silatu nyambung, lengket, erat, rapat, dekat. Rahim, rahim.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 Ah, det margam Margarin. Oloh, Kebetulan, Masuk ke rahim Orang Australia. Begitu lahir. Wow, amazing. Welcome to the world. Masalah kita Masuk ke rahim siapa? Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah subhanahu. Dan kita enggak pernah Bisa request. Kalau bisa, Enggak pernah malaikat Datang bawa kertas. Multiple choice. A. Afrika. B. Asia C. Australia Kalau pengen saya maunya ya paling nggak kayak David Beckham lah Mata biru, hidung mancung, rambut piram Siapa yang mau pesek, pendek, hitam, hidup lagi Oleh sebab itu syukuri saja nikmat Allah ini Ada hikmah dibalik itu Tapi yang jelas sambung silatuh Rahim Setiap Sabtu awal bulan 4D Datang, duduk, diam, dengar Ngantuk-ngantuk dikit Diampuni Allah taala Karena biasa ustaz ngajak Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Wis, ngantuknya hilang nggak hilang juga, cuci muka Airnya mana? Tuh Lanjut lagi. Yang keberapa ah. Yang ke-8. Perempuan itu menjadi masuk surga karena menutup aurat. La ah. nah, masuk surga Dayus. D, pakai D bukan G. Dayus. Kalau Gayus, ah, itu, hari gini enggak bayar pajak apa kata Gayus?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 Tahunya di sinetron itu orang pakai baju minimalis. Ada dulu pasang bendera setengah tiang. Erok setengah tiang sekarang. Ada model baju dari Inggris namanya you can see. You, kamu. Can, bisa. See, ngeliat. You can see, kamu bisa ngelihat ketiak bini saya. Tapi ternyata begitu sampai di majelis, Masya Allah, ar raudatul Mahmudah. Raudah artinya taman Dan ciri dari taman itu Karpetnya ijo Ciri taman raudah, ijo Alhamdulillah, sampai ke dinding, ijo Lalu kami yang sini Pak Ustad Masih dalam taman raudah ar tul mahmudah Taman yang terpuji Oleh sebab itu, maka Datang, jaga, tutup aurat Tanpa ditulis Allah yang nulis Kawasan wajib berbusana muslimah Tapi ini enggak ditulis Orang langsung datang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 Saya terus terang kalau melihat ada perempuan pakai begini, saya awat Dia yang nggak, kita mati. Nanti dipanggil kepada Ustaz Muhammad Arab bersedia menjadi imam salat jenazah. Masya Allah, ibu yang menentukan suami masuk surga atau tidak. Makanya ibu jangan galak-galak sama suami, karena dia mengajak ibu untuk mengiring masuk ke dalam surga jadnatun salamun kawlam mir rabbir dia ngajak ibu ke jalan yang benar jangan marah masalah aku masuk surga atau bukan itu bukan urusanmu mas kamu cukup kasih uang belanja aja Nggak bisa gitu ketika sudah menikah maka semua jadi tanggung jawab dia kadang kita kasihan juga sama laki-laki sudah bebannya berat eh nggak ada yang bela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 kasihan nasibmu laki-laki menetes air mata kita saya baru kali ini ceramah, padahal mestinya saya grogi nih depan Ustaz Solmet, tapi kenapa saya rasanya plong aja rasa-rasa sudah lama bertemu dan berteman, Ustaz aja yang kepedean karena bapak ibu hatinya terbuka hati terbuka namanya open heart Berapa banyak orang buka open house? Rumah terbuka, hati tertutup. Dibuka open house Idul Fitri, ayam panggang, ikan gulai semua, tapi orang nggak mau datang. Kenapa? Hatimu tertutup, Mas. Maka bukalah hati. Buka hati, jangan buka jilbab. Buka hati, kepala tetap kau tutup, tapi hati terbuka. Selanjutnya yang ke? 9. Yang ke-9 itu adalah man tazawajah Siapa yang menikah Tentu laki-laki menikahi Kuan Kalau laki-laki menikahi laki-laki Namanya hombreng Bagi yang masih lajang Segeralah berobat Nama programnya Be A Man Jadilah lantan yang perkasa Kalau ada bakat anak Menantu ponakan kita yang mulai melambai-lambai Ikutkan karate. Ikut karate Hai Walaupun awal-awalnya mungkin hai Terus, big man, latih. Masuk sepak bola. Kalau dia memang benar laki-laki, gitu nampak bola, dia akan kejar, dia tendang, dia goreng, masuk. Tapi kalau dia, dia ambil bola, untuk kamu aja ya. Oh, ini harus diobati, diperbaiki. Nih, ini saya yakin, jamaah banyak yang heran, lihat ceramah saya. Kok tiba-tiba berubah ini, Ustaz. Maka jagalah anak cucu. Kenapa? Laki-laki imannya setengah aki laki, imannya setengah lalu setengahnya di mana wajah! ketika dia menikahi ibu sekalian barulah imannya sempurna makanya seorang suami akan berkata kepada istrinya oh di kau penyempurna iman mama pergi sebentar ya pak jangan lama-lama ya setengah imanku karena aku khawatir kalau kau pergi lama aku akan cari setengah yang lain oh, itu Maka jagalah setengah iman Ini dengan baik, insya Allah, dulu yang lajang-lajang Yang masih belum menikah, yang masih Bujangan, ketika dia sholat Sendiri, ngadap ke arah Qiblat, mana Qiblat Nih? <slnah> usolli, bagi yang NU Usolli sunnata tahajjud lilla lillahi ta'ala Yang NU, yang Muhammadiyah Nggak pakai usolli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 Ada yang datang naik fortun. Kutolak. Kaulah yang ku terima karena kulihat wajahmu tanda-tanda primus. Prika, pria muka soleh. Oh, akhirnya dia pun majulah ke depan. Bibit, bebet, bobot. Eh, sudah hujan. Sabar. Maju ke depan. Majulah seimam si tadi ke depan. Allah aku sampai salam nggak bunyi. Loh, ini kan imam salat tahajud itu bunyi apa nggak bunyi? Ketahuan nggak pernah tahajud sama suami. Ketahuan. Salat tahajud bunyi, Bu. Lihat salat tahajud di Masjidil Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar rahmanirrahim Bunyi tahajud. Selesai salat istrinya nanya, "Mas Kok enggak bunyi? Kata suaminya, bersyukurlah Adinda Kebetulan engkau dapat imam silent Hanya bergetar-getar aja dikit Allahu Akbar Ibu jangan nuntut macam-macam Dia sudah mau bangun malam tahajud Sudah Alhamdulillah Jangan, itulah aku menyesal nikah sama kamu Kenapa enggak Korea Internasional yang dari Medan itu kemarin? Ibu sudah mau daripada dapat suami pecandu narkoba, pulangnya malam, mulutnya bau hantu, bau setan. Masih syukur dia mau jadi imam. Maka ibu katakan dengan ketenangan hati, "Aku senang melihat Kanda, walaupun kau imam silent." Dia sedang dalam proses. Dia sekarang sedang dalam latihan di kantornya. Kata ustadnya "Bapak, kalau mau latihan jadi imam mulai dari salat yang enggak bersuara, salat zuhur."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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dan seterusnya. Kita lanjutkan. Saya khawatir hujan sudah hampir ditumpahkan malaikat dari atas. Excellent. Tapi kata malaikat, jangan dulu karena ada yang ceramah. Tinggal satu lagi habis itu selesai. Ahlan wa sahlan bihudhur habaib al-afadhil. Nafa'an raziri bighaziri insyaallah. Amin ya Robbal alamin. Yang terakhir yang ke 10 Ibu-ibu mesti siap Nerima resiko Berani hidup Berani nerima resiko Life is take risk Hidup adalah berani nerima resiko Resiko cantik Adalah jelek Resiko ah, Jelek mati Perempuan itu seperti bunga Bunga itu akan kembang Setelah kembang harum sumerba Setelah itu layu, mati Maka ibu-ibu yang sudah layu Jangan memaksakan diri untuk tidak layu Satu-satunya bunga yang nggak layu Cuman satu, bunga plastik Sekarang banyak perempuan ingin nggak layu-layu Akhirnya pipi plastik dagu plastik. Udah jelas dagu orang Indonesia pendek, mau dagu joda akbar. Akhirnya dibelah tengah, oh, cucep Hidung panjang itu yang plastik cuman bertahan paling lama 2 tahun. Setelah itu, maka dia tidak menyatu dengan kulit karena dia silikon plastik. Akhirnya misah, hidung panjang, dagu panjang. Tinggal ambil sapulidi.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 i istriku, bagaimanapun keadaanmu, aku tetap menerimamu, apa adanya karena yang penting bagiku adalah inner beauty kecantikan dari dalam untuk apa wajahmu putih, tapi tanganmu hitam karena bedak Kelly 2 inci Ayo, ayo ayo cepat cepat cepat ini hari sabtu pertama ntar macet kita nggak ketemu dengan kajian Ustaz Solmen ayo berangkat kosong kosong kosong lupa sampai di tempat kajian orang senyum kita senyum yang disenyumin orang kita ketika dilihat di kaca waru sebelah biru sebelah hijau astagfirullah kata orang Melayu perempuan yang cantik itu luar biasa Rambutnya terurang, terurai bak mayang merekah, mayang merekah Pak Ustadz, mayang terurai rambutnya, itu ada mayang palam terurai, tapi itu yang sudah rontok Kalau mau lihat mayang sedang terurai, indah alis matamu bak semut beriring Bibirmu bak delima merekah, pipimu bak pauk dilayang, kata sastra orang Melayu. Tapi sekarang, setelah 20 tahun, apa yang terjadi? Alismu tak lagi seperti semut beriring, seperti PNS bubar barisang. Bibirmu tak lagi seperti delima merekah, seperti semangka, hampir bosok. Maka pada saat itu, suami, jangan kau beralih kepada yang lain, kaulah yang pertama dan terakhir. Kalaupun berpisah, biarlah kita berpisah karena Allah. Kalaupun kita berakhir, berakhir karena nyawa putus sudah. Jangan seperti yang tertulis di gerobak truk, bukan perpisahan yang kutangisi, tapi cara yang enggak enak. Oleh sebab itu, maka insya Allah jaga yang baik. Ini udah jelas rambut. Ustadz sudah bolak-balik mengatakan jangan cukur alis mata.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 Akhirnya untung ada terlihat whiteboard Ada spidol Alhamdulillah ha, Selamat Ya jadi kita berangkat Kami udah nunggu depan Oke okay, I'm coming Berangkat sampai di tempat Pesta walimah Mau Makan daging rendang Panas asing mati uh, Panas mila. Rontok keringat Panas sekarang ya iya Huh. Uh. Akhirnya pulang ke rumah sampai di rumah mati lampu ketok pintu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam suami buka dia cakap Allahu la ilaha illallahul ayyul qayyub la ta'khudhuhu sinatun wa la naw lahu ma samawati wa ma